ata foto nama next. Nah, namanya ini namanya istilahnya mungkin Anda baru tahu ya. Istilah ini. Ini reflection. Gua coba picture aja dulu ya. <laughs> Males ya. Males ya. Nah, dengan begini ketika kita mengedukasi partisipan, kita akan pikir partisipan enggak hmm. merasa dieksploitasi. Oh, Oke, okay. jadi itulah uh, yang disebut dengan etika relasi. Jadi ketika hmm. saya yang mungkin nanti di data yang kita proses nulis bareng, Anda saya anggap sebagai partisipan. Jadi ini tentang antara Anda sama saya, Anda siap ya. Saya teliti juga boleh ya. Jadi boleh. Saya memang siap. Boleh, ini, boleh, ini. boleh. Jadi secara etika itu kan saya tidak mengeksploitasi Anda. Enggak. Tetapi bagaimana Anda ketika kita me apa? eh uh, how uh, to generate itu betul-betul Anda belajar juga ya. Oh, nantinya ketika saya nanti mengambil hal yang salah, saya juga gitu. Dan enggak kamu misalnya manusia, kamu buat photo voice yang ngawur ke mana-mana nanti itu jelas. itu. Ya, itu tuh. Jadi saya ada yang disebut dengan pedagogi eh uh, meneliti bagaimana kita mengedukasi partisipan men, -gener uh, men generate data, menghadirkan data. Masih enggak? Itu mau saya apa? submit ke jurnal eh uh, research apa? Jurnal riset kualitatif. Qsal oh, apa? Betul so, itu. Betul itu. <laughs> Gimana? Teman-teman.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 मिसा सामना Ya, banyak. Silakan ada rapi tanyaan Pak Benun. Mati itu ya paham ya Pak Benun ya. Terus yuk berikutnya. Baik, Pak Benun. Lanjut ya, So. Si Prof, Ini timnya, ya. tim Pak Martin. Martin, Pak Martinus sama Bolveti. bisa diperbesar enggak? Oke. Okay. Eh uh, maksudnya gimana nih? Ini ada Pa Martinus ada enggak? Fat. Oh, sudah. Kalau enggak ada kita skip aja ya. Ma okay, Veti ada nih. Tadi ada ada tadi ada ya ini ini kan sub sub satu ini kan bagaimana persepsi terhadap uh, ini terjus apa enggak ini Journal Psychoeducational Sciences coba dicek K-nya jurnal ya jurnal apa-apa apa jurnal jos ini halo kayaknya masukpi, melenceng masukpi. Menanceng ya, Su. So. Menanceng, menanceng. Kurang meyakinkan ini jurnalnya. <laughs> menanceng. <laughs> menanceng ya. Ini gimana, Bu Su? So? Aja ya. Gara -gara kayaknya bufeti juga enggak ada. Kira-kira LAPUP itu ya, Su ya. LAPUP, hmm? JIPES singkatan gitu ya. Iya, apa Nama jurnal singkat. Eh uh, apa ya? kurang kurang pas ya, kurang pas dengan eh uh, apa? kurang apa yang dia bahas ya. Kan jadi misalnya ya, bagaimana eh uh, persepsi apa ini? Nonton. SSS. Ya, persepsi guru terhadap guru terhadap mengembangkan berbagai skill terhadap pengembangan dalam critical kritis. thinking siswa. Heeh. Nah, ya. Eh, pengembangan topik modul pembelajaran bahasa Inggris. Iya, tapi ini kan nomor apa? Eh, masa guru nyuruh siswanya publikasi jurnal internasional ya? Ya. <laughs> Benar so... yeah. yeah, yeah. enggak? Masih. Iya. Ya, ya. Heeh, kan? Benar enggak? Iya, yeah, iya. Yeah. Ini konten analisis kah, Pak? Pak siapa tadi? Orangnya enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada Pak Sugri. Timnya ya. Ini kita lanjut aja ya. Ya, berikut ya oke. Okay. Hmm berikutnya. Timnya Bu Irma ada enggak? Tunggu dulu. Oh. Tunggu dulu. Yang tadi itu. So. Hmm. ala ya Coba ya. Eh uh, saya share. Stop send stop stop dulu. Oke. Okay. Coba Mas, teman-teman. Foto face 2. Asik enggak? Au au au au. Asik, masih. Ke atas. Babab bab. Gimana? Sudah berapa? Saya sudah nulis refleksi 134. Nah, sudah yuk. <gat> Wih. Tapi setelah ini saya bisa menulis 1000 refleksi loh. 1000 kata. Banget su. Itu kan berapa menit tadi? Sudah jadi satu jurnal itu su. Makanya iya. enak enggak? Masih enggak kenapa enggak masih sini. Hebat, hebat, hebat, jadi jos, Jon. Biasa. Kan e sambil ngajar sambil dapat satu artikel per 5 pertemuan gitu bisa ya su ya. Enggak bisa. Bisa. photovoice. What the voice? Iya. What the voice? What the voice. voice? Jadi kita menggunakan itu yang disebut dengan auto etnografi foto uh, jadi photovoice foto etnografi namanya. What hmm. voice? Autografi. Et, oke, oke, oke. Ataupun photovoice auto etnografi okay, okay, okay. photo ya. Yuk lanjut. Sudah okay. hilang sudah. <laughs> lanjut punya tim ibu Irma ada ya, Bu Irma. Jadi eh, ada. Itu. Nanti teman-teman ada. Berarti itu ada. ya. Pokoknya anda buat setelah ya, editing, anda kumpulkan itu ke Mas Supi nanti. Ya Mas Supi ya. Ya, ya, ya. Nanti dikumpulkan ke saya. Pengalaman, ha? maksudnya gimana? Saya kurang paham mas ini. Pengalaman dasarnya membentuk karakter. boleh to the MP saya saya kurang paham ini Gimana tuh Ibu Izma? Saya kurang paham. Halo? Ya. Suh. Saya kurang paham. Ini, ini. pengalaman Apanya? pengalaman dosen dalam membentuk karakter berpikir kritis mahasiswa melalui studi empiris. Jadi begini, Su. Oh, nah, gimana caranya itu? Di masa pandemi. Iya, eh Kalau di masa pandemi sekarang kan eh mahasiswa itu kita minta supaya mereka melakukan eh, studi empiris sendiri umpama kalau terkait dengan ya, nasionalisme dilihat Eh contohnya seperti contoh yang konkret. eh, Contoh konkretnya kemarin itu adalah eh mereka saya minta untuk eh, menulis terkait dengan eh, pengalaman empiris mereka yang ketika ya, pengalaman itu konkretnya. Ya, contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya seperti ini. Eh ketika mereka membahas tentang nasionalisme. Nah, mereka eh mereka menggunakan mereka berupaya untuk menggunakan produk dalam negeri sendiri sehingga dari dan kegiatan-kegiatan pribadi yang menunjukkan sikap-sikap nasionalisme mereka dan dari dari kegiatan pengalaman itu sendiri mereka bisa menjelaskan bagaimana yang disebut sebagai nasionalisme itu. Jadi bukan bukan hanya sekedar dari bacaan tetapi dari uh, apa yang mereka lakukan apa yang mereka mereka belajar dari pengalaman seperti itu dan mereka menuangkan dalam tulisan untuk menjelaskan apa itu nasionalisme berdasarkan studi empiris mereka. Jadi di situ ada itu bukan uh, berpik studi berpikir itu kritis itu. ya. Bukan studi empiris oh, itu namanya. <laughs> <laughs> apa itu namanya? Begitu ya. Iya. Apa? Siap. Tugas aja nah, itu gitu ya. Nah, hmm? iya kan tugas saja. Iya. Atau Ah, uh, itu bukan bukan studi empiris namanya. Jadi apa ya? Gimana itu? Paketan nyuruh kan. Atau mungkin kalau saya bukan studi purist, mungkin sebuah proyek analisis wacana kritis melihat fenomena yang ada ya, baik itu di koran hmm. gitu ya? Iya. Di Ah, bet, itu baru iya, iya. bantu tuh itu. Ah, begitu. Eh, gimana gimana gimana? Analisis wacana kritis ya, Prof. Hmm. Heeh. Hmm. Oh, ya, gimana, gimana? Yaitu kan dan ya. kita juga analisis. ada analisis ya, Mbak. Analisis wacana kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di ee. Iya. Heeh. Baik, ini ini suhu uh, kemarin kita diskusi uh, berlaku juga untuk uh, mat, uh, mata kuliah Mbak Ambar dan Mbak II seperti itu. Jadi ee uh, yaitu betul sih sebetulnya analisis fenomena. <laughs> Jadi ya. mahasiswa ini mengkritisi fenomena-fenomena apapun gitu yang, ya yang yang di yang di apa? apapun. Direpresentasikan di mana? Di swakabar ya? Iya. Apa lagi? Iya, iya. Bisa di mana? Di mana uh, lagi? Sosial media, iya. Media, iya, media sosial. Terus apa lagi? Apa ya, lagi yang di di ya pemberitaan TV. ya di TV. Gitu ya. Iya, Bro. Terus apa lagi? Apa lagi? Hmm. Ya. Di di tingkat nasional internasional. Mmm. Nasional kalau aja. nasional nasional saja ya. Mas masalahnya hmm. mahasiswa gitu ya. Oke, okay. nasional ya. Eh kenapa nasional. memilih konsep dalam hal ini? Kenapa? Nasional karena eh menurut saya karena eh kejadian-kejadian atau peristiwa itu kan banyak yang memang harus kita kritisi gitu. Nah, nah ini melatih berpikir kritis ini kan tidak bukan hal yang mudah ya, melalui suatu proses yang panjang, baik dosen maupun mahasiswa sendiri gitu. Hmm. Iya. Jadi seperti dengan eh dengan, uh, dengan mengajarkan ini ya eh uh, mahasiswa itu bisa menjadi warga negara yang kritis ya. Ya, gitu ya. Warga negara yang kritis. Iya, ya, seperti itu, Prof. Termasuk ya, ya termasuk itu. kita sebagai membangun, pendidik membangun membangun identitas mereka gitu, ya? ya kan? Ya. Membangun ya. identitas mereka se ya. sebagai eh uh, warga negara yang kritis ya. Ya gitu ya. Iya, Prof. Yang selalu yang selalu mencoba apa ya? Semacam eh uh, mau mempertanyakan ya uh, apa yang se dengan asosiasi dalam di sini ya ya gitu ya iya Mbak iya Prof membangun identitas mahasiswa ya hmm. agar kritis sehingga Mada. mereka betul-betul eh -betul, uh, tidak hanya oh mahasiswa itu hanya sebatas eh membaca teks Pancasila, menghafal lagu Indonesia Raya gitu ya, Mbak. Iya, menjiwai dan memaknai yeah, uh, peristiwa. Iya betul. Termasuk peristiwa, peristiwa yang kemarin tahu. ya, Mbak-mbak. Bom di Makassar. Iya, hmm. <laughs> ya artinya apa saja gitu. Baik peristiwa itu melekat pada hmm. identitas mereka sendiri sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat begitu. Hmm. Kayak gitu ya? Iya, Prof. Gitu ya, Mbak? Iya, Prof. Iya, gitu ya. Membangun identitas kritis mahasiswa ya, Prof? Oke. Okay. Jadi berarti eh uh, analisis dengan proyek analisis wacana kritis aja, Prof. Iya, analisis ya. wacana kritis. Tapi lihat gitu nanti. Ya, berarti refleksinya perlu diganti. hati ya. Oke. Okay. Iya, mm, siap-siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Okay, Tahan okay. dulu ya. Lanjut ya, Su. Terima kasih ya, Pak. Coba refleksi saya. Hmm. Wow, wow, wow, wow. Zinga. Ayo, coba. Puntul. Ini namanya disamarkan langsung my, my collega ya, seperti ya. Iya. Yeah. Oh, tidak spesifik siapa Tepat. dulu gitu baru Tepat. disamarkan. Mungkin who could integrate in inter integrate and question. Yes, please. Sudah selesai sudah berapa kata ini? Dua ratus. us 34 data sudah. Cepat ya. Joss, joss, joss, joss. Joss. Gitu ya, nanti kalau Anda mengajar jangan apa? tinggalkan fenomena Anda ketika mengajar. Banyak data-data yang bisa Anda gunakan untuk artikel Anda. Oke? Okay? Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Masih ya teman-teman ya. Dulu enggak diajar ya sama dosen bagaimana tidak kenal suhu dengan tidak bagaimana mengedukasi partisipan. Kan sebenarnya research itu adalah mengedukasi partisipan. Om sebenarnya. Jadi research kalau tidak mengedukasi ya kita menjadi eksploitasi ya. Jadi apa semacam ya hanya mengambil keuntungan saja tanpa mengedukasi partisipan. Dengan begini kan kita kan banyak kritik berarti sih ya. Iya kan? Coba dengan begini coba Mas Jaka. Kita ngomong 1 jam sudah data banyak. Heh luar biasa. Cepet ya. Dengan kayak gini voice-nya partisipan sudah ketahuan semua ya. Ketika acara ini selesai, Pak Han sudah dapat data dan tinggal <laughs> <laughs> Enak banget ya Ray, kalau sudah. Oke, okay, terus berikutnya. Oke, okay. timnya Pan dijam ya. Baru topik yeah. ya, baru pertemuan, momentum topik. Iya yeah, ini. Ah, topik. Terus ya. Harusnya itu kelompoknya Pak Loperi eh, no, Par dari ganti ya, kelompoknya Pak Loperi no, Par. Ya ini. Kalau saya coba ikut aja deh. Oh gitu. <laughs> mm pakai global english aja. Oke. Oke, sudah nemu bukunya? Sudah global. nemu bukunya? Kalau Prival benar, ya. Ada kan? Ada tadi. Iya, tadi ada. Panji jam bisa jawab? Eh, uh, kemarin ada usrah untuk ini sih eh uh, pakai buku Cambridge yang itu rasional itu. Itu ya. Eh uh, kenapa pakai buku Cambridge? Eh uh, eh nah, kemarin itu belum di Itu saya tanyakan juga itu kenapa kok pakai buku Cambridge itu belum dijawab itu. Tapi mereka kayaknya mau pakai buku Cambridge tapi belum tahu saya bilang kenapa pakai buku Cambridge? Saya itu belum dijawab tuh. Jika saya belum bisa jawab juga ini ada panop rival juga nih. Tuh pada berrival. Panop tuh nih. Ada. Tuh pada berrival. Halo panop rival. Ada kok. Ya, gimana? Ya, Pak Novipal. Kayaknya enggak dengar nih. Halo, jaga-jaga dah. Topknot loar ya? Juga Bukit boleh. Ada, Pak. Panajam ada di Panofpalnya ada. Jadi eh uh, jadi ingin Waduh. Oh, eh ingin anu mm -hmm. ya. Ingin apa? eh uh, menggali ya. Iya, Mas ya. Iya, suhu. Ini digali. Eh uh, kenapa kok uh, ada 3 di sini? Eh uh, values, eh uh, beliefs and norms. Eh uh, kenapa? Eh uh, karena kan eh uh, representasinya itu beda-beda, suhu. Hmm. Kalau values itu lebih ke apa namanya eh uh, apa berbahaya mungkin ke seperti eh uh, prestasi misalnya kayak eh uh, nilai-nilai yang ada di buku itu ya. Tadi mungkin nilai yang ada kaitannya dengan global analisis, nilai apa yang ya. di depertasikan. Kemudian eh uh, bagaimana global analisis itu dibadai ya. dalam buku tersebut gitu. Jadi nanti direinterpretasikan kayak apa itu. Maksudnya uh, dimaknai oleh siapa ini? Ibarat itu? Dimaknai oleh siapa? Eh uh, bagaimana kalau ini? Eh uh, mungkin enggak eh uh, kalau saya kita buat ya. sebagai di uh, mana awalnya gimana? Eh uh, awalnya uh, hanya menganalisis saja ya. Kalau awalnya sih kita lebih ke global analysis aja proses itu. Jadi maksudnya eh bagaimana buku tersebut merepresentasikan ide-ide global analysis betul ya. Jadi intinya di situ. Gitu nah, ya. Mungkin, ya berarti ide-ide-nya itu kan berarti mungkin bisa kalau yang umum kan nanti ya bisa cultural kan, bisa linguistic ya gitu-gitu. Nah, tapi waktu itu kita belum ketemu, kita mau fokus ke apa ya? Karena kalau culture kayak udah terlalu baja gitu kan. Hmm. Makanya kita mencoba gimana kalau enggak itu kita ambil saja bisa kayak values, belief atau bisa belum bisa okay, nentuin orang gitu. Belajar ya. Hmm. Jadi eh uh, dengan apa apa? Jadi eh uh, apa ingin memberikan tiga dimensi ini eh uh, supaya eh uh, apa ya? untuk me, apa ya? untuk buat ini ya, membuat uh, perbedaan ya. Apa gimana? Ya untuk melihat eh uh, uh, ya menjadi hmm. semacam gap langsung. Jadi bahwa tiga value CD, tiga hal ini yang belum pernah disentuh oleh eh uh, author-author sebelumnya gitu. Hmm. Yakin ada perlu uh, eh uh, ya sampai pengetahuan saya tuh <laughs> karena kalau yang saya lihat kan lebih banyak ke kalau enggak gender, cultural, kebudayaan uh, apa lagi ya biasanya paling banyak itu. Ya itu biasanya gender kan apa eh uh, tipe orang Asia kayak apa gitu enggak apakah diwakili beragam-ragam nah, orang enggak saya tahu enggak. Kalau culture, culture-nya gimana gitu kan. Lebih ke situ biasanya gitu ya. Ya. Jadi eh apa? Ya nah, kita bicara apa? Evolusi buku teks ya. Gitu ya? Gitu ya? Eh banyak dari buku teks itu menyentuh apa, Mas? Culture, gender, social gender. Terus gender, apa lagi? Itu ya. yang paling dua banyak ya dua itu yang paling banyak tuh. So. Nah, budaya gender ya budaya makin. dan budaya gender untuk, untuk global Englishes. Ya kan gitu ya? Ya, ya. Sementara untuk global Englishes itu belum ya sudah ada sih tapi nah. kayaknya belum begitu banyak disentuh. Heem. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih. Mas Nizam? Ya, su. Ini ya. Ah, terima kasih. Gitu ya. Ini ya, yang perkataannya manusia tadi? Oh iya betul tuh, so. ya. Yeah. Sip. Joss u, joss. <laughs> Enak ya Mas Sam ya? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bapak auto voice yang saya hasilkan nih. 3 4 1 2 3 4 empat, ini empat. ya. 4 ini. Gitu caranya, teman-teman. Pakai ya. 4 Eh, gimana masuknya? Bisa begini masuknya. Pantol so. Boleh dicontoh iki. Anannya lu guru iki. enggak apa-apa gini. Kan kita sama-sama buat. Iya. Oke. Ya, begonya lanjut ya. Selanjutnya tim-timnya Pak Anosan ada ya? Pak Anosan? Yeah. Ya, ini eh uh, apa timnya Bapak nih. Siapa uh, lanjutannya? Nah, ini sudah berapa kelompok, Mas? Masuk nih. Sudah 4, su. So... Ya, ini jadi ya kelima nih. Ya. Ini mail yang kelima. Oke, okay. yes. Okay. These values ya, yeah. oke. Okay. Yes, J, Prof. Hmm. Yakin dengan topik ini, Mas? Kemarin sudah diskusi dengan Bu Anisa, kitab pilihannya ini. Kalau ada saran, monggo, Prof. Oh, enggak. Saya ini enggak salah. Yakin ya? Oh, nggih. Okay. Ya, silakan Mas. Iya. Eh apa yang ingin Anda tunjukkan kontribusi ketika Anda menganalisis eh uh, buku teks dalam aspek nilai? Kenapa, Mas? Mas Hasan. Eh uh, jadi Indonesia itu hmm. multikultural dan aneka ragam budaya dan lain-lain ya, -lain. Bu. Hmm. Jadi ingin menunjukkan bahwa di buku teks ini juga bisa dijadikan satu apa namanya? satu formula untuk perdamaian gitu. Maksudnya gimana gimana? Sebagai formula maksudnya eh uh, dengan uh, menganalisis buku teks ini ya kan? Maksudnya ingin menekankan bahwa Menyuarakan... semuanya tidak lepas dari nilai gitu ya? Iya, tidak ya. lepas dari ideologi nilai ya gitu ya? Iya, betul. Bukan, Di Indonesia. Hmm. Terus jadi karena kalau kita bicara value eh uh, kita tidak lepas dari keragaman ya, baik itu keragaman nggih. Uh, eh ya kan gitu ya? Bahasa. Nggih. Gitu ya, Mas. Iya, Prof. Entar ya. Jadi Abang menekankan kepada yani nilai, -nilai uh, perdamaian ya. Nggih. Di apa? Di Ini buku teks bahasa, kan? bahasa ya. ya Atau buku, buku teks bahasa, betul. bahasa. Iya. Karena jadi karena pendidikan bahasa tidak hanya tidak hanya mengajarkan eh uh, ke keterampilan bahasa ya kan? Iya, iya. Tapi juga still. apa? membangun eh nilai Dan, ya, ya gitu. Iya, yeah. gitu ya, Mas. Nggih. Nilai ya. Nilai kepada pembelajar ya, gitu ya, Mas. Iya, yeah, Prof. Terus jadi terus eh uh, milih fiscal use karena gimana? gimana karena mas? di Indonesia itu kan di Indonesia beragam, Prof. Tapi hmm. kita tetap मूर्ति मूर्ति कुछ तला बुधाया मना लगी अपना dan bahkan agama ya. Jadi benar enggak nilai agama dan norma agama ya kan? Coba. Ya. Kalau monu budaya enak enggak akan ini bahkan dalam apa? Tidak ada masyarakat. Jadi yang memiliki yang mungkin yang meyakini ya beragam nilai dan norma budaya, etnis, rasial dan agama. Betul enggak? Ya? ya kan? Benar enggak? Iya, Bro. Iya, Bro. Ya, mungkin eh uh, nilai mungkin ya bisa apa eh uh, menyebabkan eh uh, konflik sosial, benar enggak? Benar enggak? Iya, betul. Iya, kan? Oke. Okay. Jadi eh uh, Mas Nusan sama Mbak ini ingin uh, apa ingin membawa ya kayak jadi, jadi mencoba mengintegrasikan ya. Gitu ya? Iya. Yeah. Gitu ya, Mas, Mbak. Yeah, jadi ini kayak eh ingin ingin mengintegrasikan. Gitu ya, Mas ya? Uh, yeah. Education ke dalam buku teks bahasa Inggris gitu ya? Bahasa Inggris. Iya. Bahasa. Ya. Ketika eh uh, gitu ya, ketika uh, mungkin ketika menulis atau eh uh, mengembangkan bahan a materi ya. Eh uh, materi bahasa gitu ya? Iya, Prof. Iya, oh, Prof. Itu, itu, itu. Oke, terima kasih. Iya, yeah, sama-sama, Bro. Sami-sami, Bro. Iya. Yeah. Coba teman-teman, Mas Nusan dicek. Siap. Coba. Coba. Ini refleksi saya. Nah, Wah, iya. Wah, mantap, Bro. Mantap. Ya, bahwa buku pembelajaran bahasa tidak hanya skill semata tapi mengajarkan nilai-nilai pada pembelajar. Ya yeah, Bro, <laughs> tapi <Top Mas>. ini <laughs> ini saya sudah nulis empat ratus sembilan belas refleksi. Wush, <laughs> oke. Okay. Jadi satu artikel ini atau <laughs> <Antong. laughs> jadi kurang berapa lagi masuk ya? Ada tiga lagi So ini kurang tiga lagi. Iya. Berapa? Timnya. Oh. Pak Hendri ada enggak ini? Pak Hendri sama Pak oh ini Pak Hendrinya udah barusan masuk. Atau gini eh uh, gini Mas. Ya, masukpi, teman-teman. Ada Hendri sama ini. Ada. Ada so ini, barusan masuk Pak Alimin sama Pak Wisnu. Hmm. Ya. Halo Pak Hendri. Ya, yeah, halo. Ya yeah, ini. Ah. Uh, timnya Pak Hendri. Siap. <laughs> Kita tunggu. Tunggu Typhoon. <laughs> सारा खाएरा गुरु atau bisa eh uh, platform apa yang digunakan. Bapak hmm. sebagai teknolog kurikulum apa? Coba. Coba formnya misal eh uh, Coba. Apa yang? Platform Coba. Saya pengin kamu tunjukkan teks mentor dulu, yuk. Ya, Paintri. Ya, ya Paint. Sudah stop ya. Boleh ya. Selamat. Sementara eh uh, teacher educators. सै जिन जेनीश Nah, kan enggak kan tidak sama hmm. kan tidak sama nah, ini kan hmm dia sama ya eksplorasi peran profesional mereka kalau hmm. kamu platform tidak tidak nyambung hmm. nah ini kan ee uh, dari sebagai ini tapi dia mengeksplorasi peran profesional yang beda heeh hmm. hmm. benar ya kan hmm betul beda ya iya kan jadi coba heeh hmm. itu Oke, nah, mana coba. Ayo. Ini kamu sama siapa ini? Eh, uh, Pak Alimin dan Pak Bis nomor 3. Nah, itu ayo. Kita jadi ini kalau kamu ini, mm heeh. -hmm. Uh... Eh. Nah, terus ah, kita apa? kira-kira kira-kira 3 3 4 grup gitu loh. Nah, itu benar. Ini apa? Mengeksplorasi eh uh, teacher educator identitinya mungkin okay. identitas sebagai uh -huh. curriculum maker. Curriculum makers identity. Jadi eh uh, membangun identitas परिपूर्ण मेकअप्स, हम्म, ये तो है, हम्म, मुमबांग्लू इडेंटिटीज, मतलब ये पिंगी मेंग एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अंडर प्रोफेशनल ये कितनी आया, हम्म, कितनी आया, बिल्कुल, ये प्रोफेशनल इडेंटिटीज Hmm, oke. Okay. Eh uh, maksudnya ke ini ini das profesional sebagai guru ya. Sebagai eh uh, iya, guru. Peneliti guru, menjadi calon guru, ya. Yeah. Nah, oke. Maksudnya gimana? Peneliti calon guru, maksudnya saya kurang paham. Ya, kamu teliti nanti siapa ini? Kalau dosen FK itu pendidik apa sih bu? Dosen FK yang pendidik, yang pendidik guru atau oh, praisal-prais teachers gitu ya nantinya ya. Yang pendidik guru-guru ya bisa calon guru bisa ini. Oh ya, oke, okay? oke okay, oke. Okay. Terus kenapa kamu fokusnya ke sini? Karena saya melihat hmm, dari bacaan-bacaan itu identitas ini Yesus yang jarang di bangun di tingkat teacher educators gitu ya. Hmm. Padahal kalau kita melihat saya terinspirasi dari workshop SU sebenarnya. Dari volume hmm. kurikulum, kurikulum SU itu, oh ternyata kita sebagai teacher educator tuh tidak hanya menjadi penganut atau apa followers atau user kurikulum dari pemerintah dari dari universitas habis sebagai itu harus ada identitasnya kita di mana nih mengembangkan sebagai di level mata kuliah, di level kurikulum silabus. Hmm. Kayaknya di Indonesia tuh masih belum banyak di wor-wor gitu ya identitasin. Hmm, gitu ya. Hmm. Jadi eh kebanyakan institusi pendidikan guru ini eh masih ya, masih melatih ya eh hmm. calon guru menjadi ini ya. eh uh, curriculum followers ya atau uh, transmitters. Ya, gitu ya? Iya kan? Betul ya. Transmitters. Nah, contohnya ke, ke, ketika apa? Ketika di PPL ya. Ya, gitu ya? Ketika di PPL ya. Ketika di PPL, ya kan? Heeh. Hmm. Uh, eh apa? Dosen apa? Dosen seringkali eh uh, mengarahkan apa? harus ikut ya. Harus ikut. Ikut apa yang ada di yang yang ada di apa ya? Eh uh, uh, biasanya di mandat yang sudah dimandatkan di eh uh, kurikulum baku sekolah pemerintah, hmm. kebijakan nasional maupun kebijakan di sekolah kalau dulu KTSP dia ya ikut kurikulum sekolah. kalau KBK dia hmm. Oke. Oke, boleh itu. Hand. Ya, mantap. Terima kasih. Sama-sama, Su. Terima kasih feedback dan ilmunya. Mantap, Pak Yuli. Terima N. kasih. Lanjut. Terima kasih. Baikannya. <laughs> ini ya. Baca ini. Wah. Rendi, betul ya, ya? Hendy, <laughs> betul ya. Sabana kalau suami dismedal taksi butuh itu seven fifty. Saya dulu kok sampai. Waduh, keren ini. <laughs> Baru tahu kah, ya? Aku sudah lima ratus kata loh ini. Udah lima ratus kata. <laughs> Luar biasa ya. Wow, wow, wow, wow. Su itu sambil wawancara tapi dia membangun kita untuk menyadari <laughs> apa maksudnya. Kok mantul ya? ya. ya. Asik nggak, Hendris? <laughs> ya kan saya kan mau mewawancarai Anda kan? Iya betul. Konversi bareng ya. So Ayo. izin yang tadi tulisan boleh di itu boleh didapatkan atau gimana? Mesti gimana itu Hend? yang tadi di screen skin enggak inlet dah jangan dulu. Oh, taduh. <laughs> ini kan kamu buat refleksi seperti ini. Oh, iya, masuk ya. Iya. Oh, iya. Semua tim masing-masing buat refleksi. Oke, okay, siap. Heeh. Uh. Siap. Mm -hmm. Jadi asik itu. Bagus. Bagus. Coba teman-teman, per pertemuan kita bisa menghasilkan 1000 kata data. Coba. Hmm. Kali 50. Bayangkan itu. So, Kali 50 berapa? seribu kali lima puluh dua puluh ribu. Waduh, Mas Nisa, desa pasti Mas Nisa, desa pasti. Iya, <laughs> dokter. Tinggal tambah intro, udah jadi tersangka itu. Kajian <laughs> pustakanya ya, pendahuluan, diskusi, wis, marius, Mas Nisa, jadi dokter sudah, enak sih. <laughs> dokter unhan. Cepat. Oke. <Unan. laughs> <Cepat laughs> Ya oke, okay. lanjut ya. Tim yang Budina ada? Tim Budina. Ada, ada. Oke, okay. ini Tidak. timnya Budina. Ada 2 judul nih. Hmm. Hmm, tipek ya. Oh, TPCK. S TPCK ya. Oh. Ah, mantap ini. Hmm. dan ini tentang bagaimana teach untuk isu-isu yang ini ya. Ya, Mbak. Iya. Iya. Hmm. Heeh. Uh -uh. Jadi lebih ke teaching difficult topics. Karena kebetulan kami bertiga itu dari institusi yang basisnya Islam. Jadi nah, kayaknya tapi... teaching difficult topic ini masih menjadi apa ya? <laughs> menjadi eh uh, dilema, dilema. ya, Bu. Iya, dilema. Seperti apa sih cara mengajarnya? Apakah dosen itu punya cara untuk mengajarkan itu dan bagaimana caranya itu yang mau kami gali? Gitu ya. Terutama untuk topik-topik kontroversi. Jadi apa ya? Di mana itu budaya yang nilai tinggi ya, dijunjung ya. Ya, hmm. jadi Iya. tentang isu-isu misalnya LGBT gitu ya. Iya, betul-betul. Iya, betul. Nah, si apakah kita harus diskusi masalah LGBT atau kita menerima ya, ya. LGBT ya. gitu ya ya, ya. ya. terus itu dan ini jadi ada dua khususnya apakah difficult topic apakah religious issues jadi ada dua hal karena religious issue juga termasuk yang apa termasuk ya kalau... difficult topics ya iya hmm. masuk subuh dari difficult topic gitu makanya kami buat dua betul. tapi sebenarnya intinya sama lebih spesifik yang ya. ya. Jadi eh um, membawa apa ya? isu-isu yang sensitif sensitif ya. Heeh. Hmm. Iya gitu ya. Iya, iya. ke dalam kelas gimana itu caranya gitu sih. Hmm. Heeh. Ini ke calon guru atau bukan itu? Calon guru tuh uh, calon guru. ke mahasiswa, mahasiswa di FKIP. Heeh, hmm, gitu ya. Kenapa kok iya. ingin ini mem bawa isu, isu yang sensitif? Kenapa? karena di di kelas itu kadang-kadang ada siswa tuh yang nyeletuk bertanya atau misalnya karena meskipun kami institusinya Islam tapi ternyata ada yang dari agama lain juga gabung jadi eh, apa jadi special or difficult topic atau religious issues ini menjadi sesuatu yang menantang bagi si dosen bagaimana mengajarkannya Ditambah fenomenanya sekarang juga semua kan informasi sudah tersedia di internet gitu. Su akses mahasiswa terhadap informasi kan sudah banyak. Sehingga uh, dinamika yang terjadi di kelas itu kita ingin tahu nih apa yang uh, dirasakan mahasiswa kemudian uh, apa yang terjadi di kelas ketika topik-topik yang sulit itu dibahas gitu sih. Oh okay, gitu ya. Saya tambahkan okay. boleh Su. Oke. Silakan penulis ketiga di sini. di kemarin dari hasil diskusi kami tiga kali itu juga dilatarbelakangi adanya perbedaan mazhab dan uh, apa uh, latar belakang ormas keagamaan sehingga masing-masing siswa dengan latar belakang ormas keagamaan dan tradisi keagamaan yang berbeda itu bisa berbeda memandang isu-isu tersebut. Heeh. Gitu ya. Heeh. Oke. Okay. Jadi Dengan kata lain uh, Anda ingin membangun dan meningkatkan berpikir kritis ya, berpikir gitu ya? Iya. Yeah. Berpikir kritis, kritis uh, keterampilan berpikir kritis ya. Iya. Yeah. Iya, gitu ya. Uh, adanya pembahasan di topic ini, disposisi dan keterampilan. Jadi disposisi kayak maksud saya bahwa mereka tidak hanya penerima pengetahuan. Eh menerima, uh, menerima suatu tanpa adanya navigasi eh uh, informasi iya, yang Anda gitu ya Mas. Gitu iya, ya? Betul, gitu iya betul. Iya betul, betul, betul, betul. Gitu ya? Iya, iya. Iya. Tuh, diskusi lintas uh, mazhab juga bisa ini. Gitu ya, gitu ya. Oke. Okay. Terus harapannya apa Mas ketika Anda mau meniti sebuah ini? Diharapkan harapannya. Di ekspektasi kami kemarin ini uh, apa? Ya? Ini kan tentang pendidikan agama ya, apa? Ini. Pak Buja, enggak sih. Pendidikannya bisa apa saja. Kalau bisa saja ya. Berarti ada beberapa mata kuliah yang bisa mengajarkan hmm. ini. Hmm. Jadi dengan diharapkan eh uh, apa? pendidik guru kan institusi eh uh, pendidik guru ya itu diharapkan bisa membangun mencetak guru yang kritis gitu ya. Itu gitu ya? Iya, iya. Iya. Ya betul tuh. Iya. Betul, betul. Gitu ya. Oh. Oke. Okay. Ya boleh nih. Mantap ini. Oh, alhamdulillah. Yang yang yang pertama apa yang kedua suhu? Yang difficult topics atau yang religious Jadi, issues? Uh, ya terserah sudah. Salah satunya boleh. Rekomendasi suhu gimana? Yang itu ya, terserah sudah. Ah, kalau difficult topics kan lebih luas, kalau religious issues kan lebih sempit. Benar ya, betul-betul sih. Okay? Yeah. Oke? Okay. Ya. Oke. Terima kasih. Mantul Bu Dina. Siap. Yep. Terima kasih. Iya. Yep. Coba, eh, Mbak. Mbak. Ini foto face saya yang ke-7 ya. Nah, ini propose. Sampai ke bawah enggak kelihatan, Su. Oh. Wow. Langsung tersarikan ya, Su ya. Gimana? Langsung terperas, tersarikan apa yang kita diskusikan hmm. barusan. Heeh. Hmm. Saya mengerti. Iya. Jadi bayangkan dengan kita wawancara itu enggak usah dengarkan lagi sudah. Hmm. Nanti tinggal member checking benar enggak ini. Jadi memang checking aja sih so ya pertama dan Gimana? Gimana? partisipan enggak banyak lebih cek lagi. Udah Asik pas gak? belum? Asik tuh. So. Ini ini di 540 ya saya kan kebetulan ngajar mata kuliah metodologi penelitian kualitatif di di pasca. Jadi memang saya apa ya? Buku boleh, tapi kan kadang-kadang buku tidak bisa kita terjemahkan langsung, benar enggak? Jadi kita harus Ya. memberi contoh memberi contoh jadi oke okay. saya sudah menulis enam ratus refleksi wow sampai saat ini enam ratus ya satu lagi ya betul ya mas mas subi satu lagi masih ada dua lagi suh Su. tak ya tar ini saya ada rapat kali ya saya mulai itu masih ada dua lagi nih ada rapat di handphone oh ya Nanti mungkin ada dua lagi ya. Mungkin gini. Dua mungkin ini kita. Ini juga rapat juga ya. Ini siapa? Yang dua lagi nih. Timnya Pak Maman, oh, Pak uh. Maman sama Bu Sri, Ilme, Emilwati. Ada sih. Ada enggak? dirsuhu hadir, suhu. hadir. Ah, ada hadir. tuh yang kemunya ada alhamdulillah ada Sudah. alhamdulillah ada lanjut nih ada dia ibu ibu Sri Melwati ada ya ada Pak hmm. oke okay. nih suhu tinggal okay. satu lagi setelah ini kurang pas ini kurang pas ini Ya, yasuh. Kurang pas. Kurang pas. Kurang pas ya? Eh, uh, idenya Kurang pas 6. ini. Heeh. Uh Transkip -huh. kurang pas ini, Mas. Masuhi. Oh ya? Kurang pas. Mesti perlu diganti ya ini Pulang judulnya. Mm Heeh. -hmm. Mas Referensinya masih juga kurang pas juga ya, karena ini masih jenrik, masih buku. Seharusnya artikel asli dulu tentang nah ini kan masih buku ya. Kita perlu artikel yang terbaru. Iya. Masih masih Banyak belum buku. ini. Ya. Belum belum navigasinya belum ini masih. Coba navigasi lagi. Sebenarnya mau masih. mau mau bahas apa sih sebenarnya? Hmm. Mau niti apa sih sebenarnya? Gitu. Itu salah saya. Masukin navigasi ya. dulu aja. मतदे गायती नीशु त अद्या dan referensinya kurang jauh juga ya maksudnya. Sepertinya enggak ada sih. So. Yeah. Iya, enggak hadir. Ya, yeah. berarti ya, yeah, oke okay. sudah selesai kan tadi? Iya. Yeah. Jadi, eh uh, terima kasih teman-teman. Jadi, saya sudah menuntaskan refleksi hari ini dengan 6 apa? 65 eh 6 7 foto voice. Ya karena 2 kan belum kan kan. Iya. Gak, iya. Gak, <laughs> belum. Ada yang menarik eh, di situ. Betul. Jadi bentar. Jadi dua data set absorpsi 7 yang saya gunakan untuk refleksi hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima Wah, kasih ya. Su. Alhamdulillah. Coba <laughs> si Bapak, ya, Bapak bisa nanti buat refleksi teman juga untuk voice. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal sekarang, sekarang tanggal berapa? 31. Tanggal 31 tuh. tiga puluh tiga puluh satu Maret ya tiga puluh satu tiga puluh satu terus harinya apa sekarang hari Sabu Rabu Rabu Rabu, hari Rabu. Day, Rabu. Rabu jam berapa sekarang jam <tuk> kalau saya delapan belas dulu dua puluh tuh <tuk> Oke, berdasarkan lah <tuk> Ini asik enggak? Hai. Oh, Udah. Keren-keren. Itu nabshot. Terus, <laughs> hei. Asik enggak? Wow. Ya? Luar biasa. Uh, gitu, itulah penelitian. Jadi kalau jadi penelitian harus begitu pengambilan data. Ini. Satu. Anda buat skill tingkat tinggi itu suhu. Gimana? Masa skill-nya tingkat tinggi. Gitu ya? Itu hmm. saya langsung bisa langsung hi suhu. Itu saya lakukan sejak S1 teman. Ya Allah. Hmm. Bisa langsung multitasking gitu ya. Langsung Gimana? analisis kritis, analisis kritis sekaligus mencatatnya. Iya, <laughs> ngucap bahasa Indonesia dicatat dalam bahasa Inggris. Cepat. <laughs> Asetik ya? Iya Pak Ranto. Jadi Anda ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia langsung saya tulis dalam bahasa Inggris ya di otak ya, saya. Iya, gitu ya? Iya, suhu juga ngucapnya dalam bahasa Indonesia, tapi ngetiknya dalam bahasa Inggris langsung itu tadi. <laughs> Asik nggak? Asik. Asa oh, itu namanya, teman-teman. Asik sekali suhu. Karena apa eh uh, alhamdulillah ya saya itu sejak SMP itu otak saya sudah dibekali dengan apa ya. So, saya dulu kalau baca buku itu ketika SMP itu 1 jam pah buku teks itu. Ketika ujian sudah saya sudah tahu yang ada di otak saya itu sudah tergambarkan apa yang harus saya jawab ketika ujian. Jadi sampai uh, mulai sampel sudah sudah dibangun itu sih. Jadi gitu. Jadi, jadi ketika saya baca itu sudah ter-outset ya. Kayak itu loh, tahu kamera ya, teman-teman. Ya masuk gitu. Iya tuh. Begitu lihat itu eh uh, langsung di ter-potter ter di di otak saya kayak gitu. Oke. <tuh> Bahkan ada di S2 dulu pernah saya Mas Nizam Uh, teman-teman, ds dua itu saya nggak pernah beli buku. Saya bilang ke teman saya yang bule orang Amerika, eh, aku pinjam buku. untuk apa aku pinjam buku? Soalnya inilah belum ada buku uh, buku teks yang used, yang yang apa? Apa ya? Used? Itu yang bekas. Bekas. Ah ya, yang bekas itu. Saya nunggu yang bekas saja murah. Lo? Kamu tuh? Ya lah, menghemat. Biasa lah saya. Boleh nggak saya pinjam dua jam? Boleh. Turun ke bawah. saya baca dalam 2 jam. Ah itu dia. Jangan lupa ya. Kita wajib. diskusi kelas. Tahu enggak si si orang itu. Inilah kamu kamu pinjam buku saya, bicara ah, 2 jam kamu dominasi nah. diskusi tadi, di kelas. <laughs> Sayang yang mendominasi diskusi di kelas. <laughs> jadi saya tahu apa yang saya baca jadi ketika di kelas eh uh, profesor saya bilang oh jadi jadi uh, teman saya bilang gini. Oh, kamu itu tadi pinjam ke, ke buku saya 2 jam. <laughs> Kamu dominasi diskusi di di kelas ini rasanya. Ya, apa tidak paham apa yang ada di buku itu gitu. Jadi besoknya enggak ada pinjam lagi tuh <laughs> dia. Gimana? Besoknya enggak ada pinjam di lagi dia. Di <laughs> Malah yang dipinjam yang lebih ngerti duluan. Iya, Pak. Ayah ini besok <laughs> langsung. Bahaya. Claro, ketika ada buku itu kan di akhir semester kan mereka jual buku. Apa Mereka jual buku itu di perpustakaan kan? Ah iya saya beli. Jadi gitu masih saran. Itu yang 5 detik per halaman itu ya Suhi ya? Ya, jadi 5 sampai 10 detik. Atau maksimal 20 detik itu. <tik> ya, apalagi kan ketika kita nanti saya demonstrasikan langsung di depan Anda, Anda mungkin akan lebih kaget lagi. Nanti. Ini saya akan pernah tuh demonstrasikan ke orang-orang teman saya kan, coba ya, saya hitung ya, baca buku ini hitung satu dua tiga empat lima sepuluh, gue peluitin ya, coba kamu tanya ke saya apa yang ada di dalam halaman itu, Jadi saya bisa mengelaborasinya. Ajari suhu cara pola. Ya kalau saya semacam jam terbang dan dan kita berdialog dengan buku itu jadi selama anda baca belum berdialog anda gak akan dekat dengan buku itu gitu ya terima kasih assalamualaikum terkasih lagi dimunculkan semua wajahnya ya? ini oh, iya iya artefak ini nah Oke. Okay. Jadi mungkin anu ya, Mas Nizam ini baru-baru ini aktif ya. Mas Nizam sebelumnya mungkin enggak semangat ya, tapi ini akhir-akhir ini Mas Nizam semangat. Anala kala itu, temannya yang dulu semangat, nah sekarang Mas Nizam yang semangat. Jadi kadang-kadang apa lucu orang-orang itu kan, ketika suhu ini sudah ada ilmu anyar maneh, santi lamanya menjauh, santi barunya hmm. mendekat. Ini ini. Hm. Apa sebuah sebuah apa ya? sebuah Hero. dinamika ya luar biasa dan saya pun hari ini hari ini ya baru baca empat puluh artikel hari ini jadi uh, memang dan membaca gini loh membaca itu harus anda senang kalau anda nggak senang membaca ilmu itu nggak akan masuk di otak anda ya itu itu yang perlu diperhatikan dulu kiai saya mengatakan ketika engkau belajar Kamu masih perlu berdialog dengan apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari. Kamu gagal dari pembelajar jadi gitu. Ya. Kuncinya berdialog ya, Su ya. Berdialog. Berdialog. Drama Anda belum berdialog dengan apa yang kamu baca, maka kamu gagal menjadi pembelajar. Oke, itu begitu jadi kenapa waktu baca tuh jadi susah banget karena mungkin enggak ada ajak dialog bukunya ya. Iya, padahal terus sudah baca. Abdul baca materi enggak pada fokus. Maksudnya ya? apa ini ya? Satu iya, saya sadarkannya sudah ngantuk. 2 3 halaman sudah orang ngantuk. Aduh. Jadi, besok besok saya menggoyak UNY. Hmm. Nanti saya demokan bagaimana membaca di artikel kimia organik eh uh, uh, teknik mesin fisika, jadi gitu. Saya bisa, teman-teman. Meskipun saya baca artikel kimia organik, kecepatan baca saya tidak tidak berkurang. kimia organik lalu teknik sipil yeah. terus teknik kimia bio kimia bio wah itu, itu apa sesuatu yang asik gitu besok saya menggoyang fakultas mipang mantul <laughs> itu mas mas nisan ya suya suh yeah. luar biasa disitu angkanya kan banyak murid saya tuh kan yang bukan bahasa inggris justru mau bahasa inggris teknik sipil kimia mipang kedokteran, kesehatan, ya. Justru yang bahasa Inggris sejarah yang belajar sama saya kan. Lucu kan akhirnya? Lucu banget. Lucu ya, ya. banget. Jadi orang-orang bahasanya itu orang-orang yang gelap di dalam <tuk> apa? Kurang-kurang apa ya? Aneh gitu. Udah berusaha bisa. Tapi yang bahasanya malah enggak mau belajar sama saya kan lucu. Jadi gitu. Apalagi saya baca teks pariwisata cepat banget ya kecepatannya. Kan kan saya memang senang baca gitu. Mas Teman-teman, saya hobi saya baca, hobi saya. Dulu ketika masih bujangan tuh satu hari 20 2 buku, 20 buku. Lumayan habis 20 buku. Hari ya. Terbiasa. Selamat semua. Oh enggak. Penjanya kamu lagi. Satu buku pasti minimal katanya uh, at least 10 books. Jadi misalnya kamu betul-betul uh, number 1 student katanya gitu. Masukan <laughs> karena <laughs> setiap saya pinjam itu minimal 10 buku. Terus keesoknya saya balik garang. Dikembalikan. Dikembalikan eh, uh, uh, uh, buku uh, lagi itu. Ya eh, cepat kembalikan. banget. <laughs> Terus saya bilang saya itu pernah saya, saya diuji oleh Jack Sirichot. Anda ya baca buku ini. Oke. Okay? Besoknya saya menghadap beliau. "Hey Jack, buku ini mencana." Oke. Okay. Ternyata kamu baca buku ini. Oke, okay. ini baca lagi, Bu. <laughs> jadi Bapak lagi izin <laughs> <laughs> nambah. Hmm. Oh, ini jadi gitu ketika saya berguru sama beliau. Pas ketika di kelas eh uh, siswanya apa? Kan ada mahasiswa. Yang, jawabnya lama gitu. Pasti handai. Coba kamu bantu itu teman kamu. Jadi gitu. Jadi saya itu kalau di kelas tuh ananya apa katanya teman-teman kalau ada tugas katanya teman-teman gini ya ketika di Ostra, apa di Amerika kamu ini nambah-nambah pekerjaan kita kenapa <tuk> ekspektasi dosen adanya berubah karena tugas kamu hanya ekspektasi dosen tambah tinggi <tuk> <tuk> eh <Gusur> waduh waduh kacau ya terus apa terus tak pasaran <laughs> <gusur> itu kalau kalau kamu buat tugas jangan terlalu ini yang bagus-bagus ya. kita yang yang heboh kayak itu itu sih itu saya masih ingat <gusur> <gusur> dari itu apa mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan saya ikut mata kuliah S tiga saya yang S dua lalu si wow. profesor itu bilang ini karena betul nggak kamu masuk ya S dua iya, seharusnya kamu bukan maswa S dua, kamu maswa S tiga. Kedepannya katakan buat S tiga, kamu hanya ya hanya duduk aja, mungkin profesor kamu hanya dengan kang kamu betul. Ketika saya S tiga, hmm. tahu nggak? Maaf ya, bisa nggak saya coret tulisan kamu? Saya bilang jangan, ini nih Uya oh, sudah, hanya nggak jadi dicoret ya. <laughs> jadi konsultasi dulu, bisa nggak ini dicoret atau nggak gitu? Masih kok. Oh, saya jadi itu. Artinya ketika saya S1, ketika saya S3, saya selesai 2 tahun setelah uh, eh per... belum ada mahasiswa S3 yang secepat kamu gitu. Ahnya ditunggal aku, kelulusannya waduh ini gimana ini? Wah, itu ada juga ya politik juga ya. <laughs> Kenapa enggak <laughs> boleh? Karena kan satu angkatan saya kan banyak orang bule karena di Australia aja belum Oh, apa uh, Mas Pak Ostrander aja belum kamu belum saya sampaikan, jadi saya tunggu tunggu aja deh sampai kamu jalan-jalan gitu wah payah ini, jadi <laughs> tapi ya saya ikut aja karena si di di, di Adelaide nggak ada yang dua setengah itu nggak uh, ada dua setengah yang lulus dua setengah tuh nggak ada tunggulah okay. satu semester pas tiga tahun ya sudah, <laughs> gitu teman-teman asik ya asik juga asik asik, asik. tanyakan promotor kalau Anda enggak percaya tanyakan Pak Pibli pemika dia pasti terimpress dengan ini apa dengan apa, apa ya yaitu dengan saya tuh mematuhi deadline terus membangun seminar-seminar di masa S2 S3 di Australia tahu enggak Mas Nisan ketika saya kembali ke Indonesia kan lo ya departemen kita itu sepi enggak ada kamu <laughs> gitu ya Sepi, enggak ada yang ramai, ya. enggak ada yang ngoyak-ngoyak, enggak ada yang menginisiasi sepi. Bahkan di santu juga sama, Mas. Handoyo sudah enggak ada lagi maksudnya. Sepi, santu sepi lagi gitu. Enggak ada. Jadi... Adah, aduh. Iya. Masa kehilangan. Iya. Enggak ada. Iyalah, dia pergi. Sama ini di sinengan enggak apa-apa. Player-nya udah pindah ya budayanya jadi enggak terbangun juga ya. Iya, hmm. depannya sepi, bahkan enggak ada workshop. Kalau dulu saya workshop untuk mahasiswa ada, workshop untuk dosen. Iya, saya dulu workshop apa? Senang saya saat itu. Jadi bangun kolega yang enggak mau nulis jadi semangat nulis. Dia bilang kan lo kamu itu mentor yang sabar dan kita. Oh pokoknya us. saya ini saya terus saya bangun usaha laporan ke dekan bahwa ini nih. Oh, dekan senang dulu. Ya. Dan Apa kalau saya secara pribadi ya apa ya? Ya itulah karena e, kepakaran kita kalau enggak kita alirkan benar berguna. Sehingga apa sih manfaat kita sebagai akademisi kan? Apalagi yang sudah e, jabatan e, guru besar, profesor ya. Kenapaan kita berpikir dengan diri kita sendiri kan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, -teman. ya. Terima kasih ya. Masih, Jadi, su. So, kelanjutannya gimana nih setelah ini, Su? lanjutannya nanti tunggu inspirasi dan oke okay. refleksi saya ya. Oke. Okay, ya siap, mungkin siap. Anda coba oh. buat pendahuluan dulu ya. Buat pendahuluan. Stop. Iya. Yeah. Nanti kita akan berdialog lebih banyak lagi. Oke? Okay? Oke, okay, siap, siap. So. Dan teman-teman yang mungkin yang belum ada kesempatan ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Nanti di sekolah juga ada banyak hal. Jadi kan hanya tidak tidak tidak satu satu momen momen waktu ini aja tapi berbagai momen gitu ya terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih suhu makasih Pak Supi ya sama-sama ket... ya sampai di sini sampai ketemu lagi ibu bapak ya sampai ketemu berikutnya makasih nanti makasih nanti saya akan lagi sama-sama makasih suhu Oke okay, saya end dulu ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.